Assalamualaikum Sudarlun, berita malam medisi hari ini Sabtu 9 April 2016 dibacakan Ardiansyah. Dua pria bertato di amuk masa karena terekam CCTV saat mencuri. Delapan orang terluka bakar dalam bentrokan antar warga di Sumatera Utara. Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya nyaris terbakar.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 dua dva pria bertato di Amukmasa di kawasan desa Belang Priya, Kecamatan Samudera Aceh Utara, Jumat siang, karena kedapatan mencuri susu kaleng di sebuah minimarket. Bahkan aksi mereka terekam CCTV. Keduanya adalah Verti Pratio, 29 tahun, asal Jawa Barat, dan Glenn Sulaiman, 42 tahun, asal Deli Serdang. Dari rekaman CCTV, dua pria tersebut masuk ke dalam minimarket desa Belang Priya dalam waktu hampir bersamaan. Setelah berada di dalam minimarket, pelaku mengambil tiga susu kaleng. Kasir minimarket Muhammad, 21 tahun, curiga dengan gerak-gerik dua pria itu. Muhammad pun langsung menginterogasi pelaku. Saat diperiksa, ternyata di dalam tas pelaku ditemukan susu kaleng. Kemudian Muhammad memberitahukan kejadian tersebut kepada warga. Warga yang emosi langsung menghajar kedua pelaku. Selanjutnya pelaku diamankan ke Mapolsek Samudera. Kapolsek Samudra Ibda Hardani mengatakan pemilik minimarket tidak mempermasalahkan kasus itu, sehingga kedua pelaku yang sempat diamankan di Mapolsek telah dikembalikan kepada keluarganya. Sudahlun Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Daya yang berlokasi di Jalan Iskandar Muda, Desa Gelumpang Payung Blangpidi, Jumat sore nyaris terbakar. Asap sempat mengepul dari ruang kerja kepala di Stamben sehingga membuat heboh warga sekitar. Kepala BPBK Abdiya Amirudin mengatakan asap yang mengepul di ruangan kerja Kadistamben berasal dari bok sampah yang terbakar. Bahkan api mulai membakar gorden jendela yang terbuat dari bahan plastik. Petugas pemadam yang cepat tiba di lokasi langsung menyemprotkan air. Dalam hitungan menit, api berhasil dipadamkan sehingga belum sempat melalap bangunan kantor di Stamben. Sementara itu, sekretaris di Stamben, Salman, menyebutkan sumber api yang membakar gorden jendela dan bok sampah diduga akibat arus pendek listrik dari AC yang ada di ruangan tersebut. Selama ini ruangan kerja di Stamben itu hanya dipakai untuk rapat staf. Zarlun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Utara akan mengadakan ujian nasional susulan bagi 32 siswa yang tidak hadir ikut UN pada 4 April lalu. UN susulan ini berlangsung 3 hari mulai 11 hingga 13 April di SMA Negeri 1 Samudera Aceh Utara. Ketua UN Aceh Utara Mawardi mengatakan 33 siswa di Aceh Utara yang tidak mengikuti UN pada Senin lalu dengan berbagai alasan seperti sakit dan kecelakaan. Bagi mereka, dibolehkan mengikuti ujian nasional susulan. Namun, bagi siswa yang tidak memberikan kabar, tidak diizinkan untuk mengikuti UN susulan tersebut. Karena itu, bagi siswa yang tidak bisa ikut UN beberapa waktu lalu, bisa mengikuti UN susulan dengan cara mendaftar kembali 8 hingga 9 April di rayon masing-masing. UN susulan ini berlangsung selama 3 hari, mulai 11 hingga 13 April di SMA Negeri 1 Samudera Aceh Utara. Darlun ruas jalan sepanjang 3 km yang menghubungkan Kecamatan Jempa dan Perdada Biren rusak berat. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak 9 tahun lalu, namun hingga kini belum ada tanda untuk diperbaiki. Pantauan di lapangan sepanjang 3 km ruas jalan yang rusak mulai dari Desa Tupuk Tenong, Kecamatan Jempa, Desa Senebuk Paya, Paya Timur, Paya Barat hingga Gampung Baru, Kecamatan Pedada. Sepanjang ruas jalan ini berlubang sehingga sulit dilintasi kendaraan. Parmizi warga Senebuk Paya mengatakan ruas jalan yang rusak sejak sembilan tahun lalu, hingga kini belum ada tanda untuk diperbaiki. Jalan tersebut setiap hari dilintasi anak sekolah dan ribuan masyarakat yang mayoritas petani sawah dan petani tambak. Selain jalan, jembatan beton sepanjang 20 meter dengan lebar 3 meter yang menghubungkan desa Tupuk Tunong, Jempa dengan desa Senebuk Paya, kecamatan Pedada juga rusak parah. Bahkan tiang pengaman kiri kanan jembatan sudah patah. Jembatan ini sudah banyak menelan korban yang jatuh ke sungai terutama malam hari. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh DPKA Aceh melaksanakan sensus seluruh kendaraan bermotor di Aceh Tengah. Kegiatan itu dilaksanakan mulai bulan depan selama sebulan penuh dari 1 hingga 31 Mei mendatang. Kasih pajak DPKA, MDL Mukamil mengatakan sensus kendaraan untuk menertibkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Berdasarkan data 2015 lalu, di Aceh kendaraan sekitar 1,5 juta unit tetap yang bayar pajak hanya setengahnya. Begitu juga di Aceh Tengah dari 61.000 unit kendaraan, hanya 32.000 unit yang bayar paca. Mukamil mengatakan tahapan sensus kendaraan akan dilakukan oleh petugas pendataan kampung. Kemudian data dikumpulkan oleh koordinator kecamatan sebelum diverifikasi dan diolah oleh UPT DDPKA ke Samsat Online. Sudah lun, 8 orang terluka bakar dalam bentrokan antar warga di dusun 12 tersebut. Desa Percut, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu, Dini Hari Bentrokan dipicu kesalahpahaman antar warga Bentrokan ini pecah dengan melibatkan puluhan orang dari desa Percut dan desa Cinta Damai Kedua kubu saling membekali diri dengan berbagai senjata Mulai dari kayu, parang hingga batu Ketika pertikaian tengah berlangsung, seorang pria muncul dan langsung menyiramkan soda api akibatnya sejumlah orang menjerit kesakitan karena kulitnya melepuh. Setelah menyiram cairan tersebut, pelaku langsung kabur. Belum terungkapnya identitas pelaku, membuat polisi kesulitan mengungkap motiv penyiraman tersebut. Dari delapan orang korban luka bakar, lima di antaranya warga Cinta Damai, dan tiga lainnya warga Percut. Polisi telah memanggil masing-masing kepala desa untuk membuat pernyataan damai. Darlun jembatan gantung yang menghubungkan Gampung Belang Awi, Kecamatan Merdu dengan Gampung Senong, Kecamatan Merah 2 Pidijaya yang ambruk tahun 2009 hingga saat ini belum dibangun yang baru. Sejumlah warga mengatakan jembatan gantung yang menghubungkan Gampung Belang Awi, Kecamatan Merdu dengan Gampung Senong, Kecamatan Merah II sudah enam tahun lebih roboh Karena tidak ada lagi jembatan, warga terpaksa menempuh rute lain yang lumayan jauh untuk mengangkut hasil pertanian. Ksi Blangawi Razali dan Ksi Gampung Senong Husni Syahbudin mengatakan, sejak jembatan gantung roboh di terjang banjir akhir tahun 2009 lalu, petani kedua desa sulit berkebun. Kondisi ini juga telah menghambat perekonomian para petani di wilayah itu. Razali mengaku bahwa beberapa bulan lalu, Bupati Pidijaya telah pernah meninjau langsung ke lapangan dan berjanji akan mengupayakan untuk membangun kembali sarana penghubung tersebut.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 juga Twitter et s stranbeten, da lun